Ibu Titi, selamat pagi Selamat pagi, Mbak Silahkan komentar Anda s e n t i s i k a t halal itu、uh, apa Yang mana aja jenisnya Karena kan ini usaha、uh, kecil menengah misalnya Ada yang gak perlu juga lah, dibegitukan ya Terus kalau itu juga ada s e r i f i a t halal Biasanya t u h udah gak halal, kan banyak d i j o a l belikan Ya saya kira kalau halal gak halal t u h ya di sendiri ya Pedagangnya juga ya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 はい。 私は、私は、この時代に行く a 私は、私は、私は、私は、n は、私は、a は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 e r は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、私は、私は、n jadi,、k o m e r s i a は、i s a s i n a m a n 私 a terima、kasih、s 私は、a は、a t pagi,、terima、kasih、s 私は、a は、a t pagi,、pak、Budianto,、pak,、Joni,、s 私、私、a 私、a t pagi. Pagi, ya. Silahkan,、uh, Pak. Saya pikir itu hanya bersifat sukarela, ya, sebab kalau di negara-negara yang Islam lainnya juga kan tidak harus dengan halal. Justru、uh, yang dicantumkan itu yang tidak halalnya itu, loh. Begitu a j a m a k a s i h Baik, terima kasih, Pak Joni. Apa k h a r k o Selamat pagi. pagi. Silakan, h Pak. Saya pikir itu wajib, ya. Untuk bersertifikasi halal Tapi hanya k h u s u s untuk yang ya,、uh, Katakanlah kepapung usaha muslim Yang memang konsumsinya Mungkin konsumsi untuk bagian orang muslim Itu wajib halal Tapi kalau untuk produk-produk yang udah jelas nyata-nyata p a k a i babi dan yang lain-lainnya Ya itu ya n gak g harus dong gitu.、Loh. Karena kan konsumsinya bukan, bukan untuk orang muslim kan、uh, Jadi Kalau udah nyata-nyata konsumsinya bukan untuk orang muslim Apa yang dikasih halal gitu kan Tapi kalau orang muslimnya makan Ya itu kan di luar ruangan Pada kuasa mana-mana kan s e m u a t e r g a n t u n g o r a n g sendiri simpel aja kok. Baik terima kasih Pak Harko. Pak Arya. Iya. Silakan h komentarnya. Saya kira sifatnya sukarela aja. Kita belum siap lah begitu banyak industri makanan yang sekarang aja. Jangan kan, jangan kan yang halalnya, yang mempunyai uh, uh, lulus uji dari Dinkes, IRT ya, ataupun yang Bimom itu itu aja masih betul. r Jadi terlalu jauh ya. Yang paling sederhana itu aja, sifatnya yang, yang tadi saya bilang itu belum ada. Kalau halal kan langkah kedua. Istilahnya kebutuhan sekunder kalau d a l a m kebutuhan sehari-hari. Yang primernya belum ada. Kemudian, saya kira itu akan menjadi ajang,、uh, bisa jadi ajang KKN ya. Kalau seadanya n i diwajibkan. Apakah nggak bisa,、uh, ini, kontrolnya gimana sekarang? Peraturan kita bagus-bagus sih kalau mau dibuat peraturan. Pengawasannya nanti bagaimana p e l a k s a n a n y a apakah siap, tiba-tiba、nah, jutaan industri yang, yang harus uh, mengurus uh, sertifikasi halal, apakah siap ini、uh, perangkat manusianya, SDM-nya. Itu saya lebih cenderung, jangan. Biarkan aja pengusahanya sendiri, kalau dia tidak mau mencari marketnya orang muslim, ya nggak usah d i urus halal. Kenapa harus ur urus halal kalau marketnya bukan yang untuk yang muslim, gitu. Makasih. Terima kasih, Pak Safri. Selamat pagi. 私は <Hello. S 2>、yeah, Pemungkusnya apanya ada mengandung babi t i tik udah orang g d a k tahu. Jadi kalau nggak ada gitu berarti halal.、Mm -hmm. Jangan semua bikin sertifikat nanti beritahu di pasar beli tempe semar pakai produk halal kan lucu.、Mm -hmm. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Sarel, Ibu Erlina selamat siang. Iya m a u i k u t opini ya. s i l a k a n Ibu.、Uh, tidak setuju kalau jadi wajib ya.、Uh, karena itu ujung ujungnya sih uang duit ya. Karena tidak next gen juga semua makanan harus、uh, daftar dulu ke MUI baru boleh jualan itu kan nggak next gen Misalnya、uh, produksi dia memproduksi suatu barang、uh, kalau dia mau barangnya lebih laku dengan sertifikat halal dia udah punya rancangan sendiri penilaian sendiri Tapi kalau toh dia tidak perlu mencantumkan nama halal barangnya laku ngapain dia harus mendaftar sertifikasi Itu m a ujung-ujungnya u uang. Dan saya rasa di Indonesia ini n gak g semua orang muslim n ya. Banyak juga yang tidak muslim. Ya, jadi tergantung pabriknya aja dia mau daftarin. Terserah mau n gak g juga gak apa-apa. Jangan jadi wajib. Itu m a ujung-ujungnya u duit semua tuh bagi negara ini. Dan bagi kantor-kantor p e j a b a t itu biar jadi kaya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Handi Wijaya, selamat siang. Halo, selamat siang. Silahkan Bapak komentarnya. Monitor radio mohon dipelankan Bapak. Silahkan b a n i Halo. Iya, silahkan Bapak. Pak Kandi ya? iya Pak Kandi silahkan nah, ini, ini saya saya mau tanya ya itu h a r a n dan halal itu itu wayu Tuhan wayu Allah atau bukan? kalau itu wayu wayu Tuhan atau wayu Allah itu wajib kalau enggak ya bukan? jangan oke terima kasih baik、nah, terima kasih Pak Kandi Ibu Fitri selamat siang ya saya merasa kalaupun mau dicantumkan s i l a k a n tapi enggak perlu s e t k a n halal dari MUI karena itu sangat mahal Industri kecil akan mati semua. Jadi silakan sampaikan taruh kawal s e r t i k o m p o s i s i Tapi nanti kalau sekali dilacak m e n a n d u n g nah itu didenda mungkin berapa M. Itu silakan, itu tanggung jawab mereka ke masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Fitri. Adi Bion, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Pak. Ya, komentar saya ya, tolong disampaikan semua anggota DPR. Jangan mempersulit i n i karena masalah sertifikasi halal itu kan ada pemenangnya di Departemen BTO m dan bekerjasama dengan Departemen Agama, itu loh. jadi jangan ikut-ikutan, u g c s d r adalah membuat undang-undang, membatalkan undang-undang, m e r a t i f i k a s i undang-undang, dan sebagainya. Masalah-masalah dengan demikian itu, itu adalah ada di... BPOM dan Departemen Agama di mana ada ketentuannya termasuk Departemen Perdagangan bahwa perusahaan-perusahaan besar saja yang disertifikasi masalah hal-hal jangka jika alal kalau perusahaan kecil otomatis kan pasti halalnya karena itu sudah dicek oleh BPOM s a m a Depkes gitu loh terima kasih Ibu Lani selamat siang ya selamat siang Ibu s i l a k a n Ibu、eh. Ibu bisa dikecilkan monitor yang di anda bu Supaya tidak feedback Ya s i l a k a n bu、eh, Saya sangat setuju dengan b a p a yang pertama Di samping itu、eh, Kalau kita menambahkan halal gak halal itu kan Jadinya、eh, industri jadi tambah berat Sebenarnya yang non halal aja yang perlu dilabelin Jadi yang non halal kan jelas tertulis Yang lain ya sudah gak perlu pakai label-label halal lagi bu Jadi、eh, sebenarnya itu sangat memberat k a n industri Di samping yang Bapak tadi yang sudah menjelaskan itu sangat benar, Pak、eh, i b u Ya, demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Bulani. Selanjutnya Pak Herawan. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. h a assalamualaikum. Salam、uh, selamat h m a k a m s e m e n u r u t saya ini tujuannya baik, tetapi saat ini timingnya belum, kita belum siap. Contohnya saja untuk ongkos perjalanan haji itu. Bagaimana selalu terjadi lubang-lubang yang untuk membuat celah? Untuk iblis s a t a n masuk Jadi menurut saya tidak perlu sertifikat Cantungkan saja Dosanya yang, yang menangguh adalah yang membuat Itu saja Betul tidak? Ya terima kasih Wassalamualaikum Baik terima kasih Pak Herawan Selanjutnya Pak Harjo Anton Ya s i l a k a n Pak Ya saya setuju a j a Pak s a y a n g Bu Tapi biayanya mesti gratis Kalau minta dibayar berarti biayanya haram Bu、Aha. Itu a j a Okay, bye.